Sangat luar biasa Kita ajodzing bareng bro Kita goyang kembali bersama Ju Morata Vibri Yang lebih meriah buat anda semuanya malam hari ini. Terima kasih sekali. Ah, oh, saya menggenggam. Sesuatu.